Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Yaqulullahu azza wa jal Fi kitabihi al-karim Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa yakulu subhanah Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha Wa kulu qawlan Yuslih lakum a'malakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضلالة في النار. Ada dua prinsip yang tidak boleh diabaikan Dua prinsip ini Mestinya selalu diingat Diingat untuk kemudian dilaksanakan Dua prinsip ini Tanpa Salah satunya Apalagi tanpa kedua-duanya Maka rencana apapun Pasti akan gagal Sukses tidak akan mungkin bisa diraih Bukan hanya di akhirat Di dunia pun seperti itu Prinsip yang pertama adalah syari, i. artinya apa yang akan kita capai, langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai harus sesuai dengan syari, i. artinya berdasarkan Al Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Alaihi Ssalam, dan tentunya dengan pemahaman as-salafus saaleh. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar, tidak boleh digeser. Prinsip yang kedua adalah menjaga kebersamaan. Mempertahankan soliditas. Siapapun yang terlibat di sana, dari A sampai Z, mulai dari pucuk yang tertinggi sampai yang paling bawah, siapapun yang terlibat, harus menjadi ibarat sebuah tubuh. Tanpa ini, cita-cita seperti apapun walaupun cita-cita itu kecil tidak akan mungkin sukses sekalipun dirasa dan dinilai berhasil, itu terlalu dipaksakan sekalipun kita katakan sudah selesai, ternyata, ternyata masih banyak yang belum sempurna sehingga harus dilengkapi sekali lagi ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimukumullah tanpa salah satu dari kedua prinsip ini apalagi kedua-duanya hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal. Bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan duniawi sekalipun demikian. Sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sejak awal hingga akhir. Ketika mula-mula beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah Islam masih di Mekah sampai kemudian menghembuskan nafas yang terakhir di kota Madinah. Dua prinsip ini terus diperhatikan, dijaga, disampaikan, ditanamkan, ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua daya upaya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menetapi dua prinsip ini, syari'. Memang sesuai dengan keinginan Allah sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah dan menjaga kepercayaan. Yang kedua adalah seperti yang telah disebutkan di atas menjaga kebersamaan sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua upaya untuk menjaga soliditas ini. Semua faktor atau sebab yang bukan hanya akan menghancurkan, bahkan sedikit merusak saja itu betul-betul Nabi Alihissallam mengingatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa marah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar ketika melihat satu celah yang akan merusak kebersamaan ini. Nah, marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa dasar tentu. Marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah marah yang syar'i. Marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ingin mempertahankan serta menjaga soliditas kekuatan dari sebuah kebersamaan. Uhuwa. Nah. Prinsip pertama, apabila diabaikan, tidak diperhatikan, tujuan yang dicapai adalah tujuan yang diribahi oleh Allah Azza Wajalla. Misalkan. Tetapi langkah yang ditempuh, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, nyatanya menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi A.S. Maka keinginan itu akan gagal, berhenti di tengah jalan. Semua cara yang ditempuh syari, i. langkah yang diambil pun, walhamdulillah, sesuai dengan tatanan Islam. Tetapi ternyata tersimpan di dalam hati, dan sumpah tersembunyi di dalam dada semacam ketidakikhlasan kepada Allah Azza wa Jal, ini pun akan gagal walaupun nampaknya sukses dan berhasil di atas permukaan bumi, dalam pandangan manusia, tapi nanti di sisi Allah Azza wa fajal faja'alnau habaan manfura seperti debu yang beterbangan tidak ada guna dan tidak ada manfaat sesuai syar'i tujuannya ikhlas lillahi subhanahu tetapi ternyata, kekompakan dan kebersamaan itu mudah goyah, cepat, retak. Nah, ada sesuatu di sana sifatnya celah, celah, kosong. Bukan segera ditutup, malah justru diperlebar dan diperluas. Fana'udzubillah. Maka, keinginan dan tujuan kita pun akhirnya akan runtuh. Ma'asyalul muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya beliau jalani adalah pelajaran penting untuk kita semua. Siapapun yang ingin sukses harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencapai kesuksesan. Yang ingin berhasil tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain kecuali dengan mencontoh serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencontoh. Dan meneladani Rasulullah s.a.w. Maka satu-satunya pilihan adalah dengan rajin membaca. Rajin membaca. Bukan membaca. Tetapi ada tambahan kata rajin membaca. Rajin membaca sirah Nabawiyah, Sejarah kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Bukan sekali, dua kali, tiga kali dibaca. Tetapi rajin membacanya. Bukan sekali dua kali kita lalu merasa puas, bukan. Tetapi rajin menelaahnya. Bukan sekali dua kali kita mendengar kemudian merasa cukup, bukan. Tetapi rajin membacanya. Karena manusia itu cepat lupa. Hari ini kita membaca, esok hari sudah terlupa. Malam ini kita baca, bangun dari tidur saat kita ditanya, belum tentu mampu menjawabnya. Manusia itu cepat lupa. Nah, manusia itu... Cepat keras hatinya Manusia itu cepat keras hatinya Ketika hati telah keras Hati telah keras Maka pengaruh dari apa yang telah dia baca sebelumnya Seakan-akan juga akan ikut membeku Padat Bukannya mencair lalu mengalir Tapi dia padat dan beku Maka untuk mencairkannya Untuk membuatnya mengalir kembali Sehingga bisa menghidupkan semua cita-cita dan harapan. Harus dengan rajin membaca. Ma'asyur ya. al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat dan ringkas ini. Karena kita hanya akan dipertemukan. Tidak lebih dari setengah hari. Hitungannya hanyalah beberapa puluh menit. Tetapi mudah-mudahan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Agar pertemuan yang beberapa puluh menit ini. Dirilai olehnya. Dan tercatatkan untuk kita. Sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Di akhirat nanti. Ma'asyur muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Dalam perjalanan dakwah Islam. Menjadi bagian dari sunnatullah. Sebuah keharusan. Yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jal. Yang ditetapkan olehnya terjadi pada anak manusia yang telah ditetapkan olehnya, pasti ada di atas muka bumi ini dalam perjalanan dakwah Islam akan selalu bermunculan mereka yang memposisikan diri sebagai musuh nah, itu sunatullah tidak akan mungkin selamanya dakwah itu ketika berjalan akan diterima dan dicintai oleh semua orang Pasti ada yang pro, di sana ada yang kontra. Ada yang tidak suka, ada yang menyatakan suka. Ada yang mendukung, ingat ada yang membenci. Ada yang simpati, ada yang merasa sakit hati. Itu sudah pasti sunnatullah yang ditetapkan olehnya untuk manusia. Jadi kalau misalkan dalam satu di dalam satu kesempatan di sebuah daerah dakwah yang mulai di yang dimulai dengan memilih sebuah tempat untuk kemudian menyemai bibit di sana bibit dakwah kemudian diberi pupuk disirami agar tumbuh subur nah, kapanpun dan dimanapun Ketika ada pihak-pihak yang membenci Ada beberapa kelompok yang tidak suka Merasa tersaingi Menganggap para pelaku dan penggiat dakwah itu sebagai musuh Bahkan mungkin pada sampai tingkatan yang sangat menyakitkan Tuduhan keji Isu bohong Kita semua tidak boleh kaget yang kaget itu karena kurang membaca Sirah Nabawiya. Nah. Yang mentalnya jatuh, semangatnya turun, itu pasti karena kurang membaca, tidak rajin membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti. Tetapi mereka yang rajin membaca, seperti yang telah saya ulang-ulang tadi di depan beberapa kali, siapapun dia yang rajin membaca. Sejarah dakwah Nabi Muhammad an Nihis Salatul dia tidak akan pernah kaget, hatinya selalu siap, mentalnya kuat, nah, tekadnya membaca tidak akan meleleh apalagi sampai mencair. Nah, kenapa? Karena itu adalah sunatullah. Jadi kalau misalkan panjenengan berdakwah di satu kampung, di kampung panjenengan tiamba, nah, lalu ada orang yang tidak suka melaporkan sampai ke pihak aparat keamanan katakan ke Polsek bahwa si A, si B nah, termasuk dalam sel teroris kelompok Hambali misalkan misalkan dilaporkan ke Polsek seperti itu sampai kemudian panjenengan apa namanya didatangin anggota Polsek untuk dimohon klarifikasinya atau mungkin panjenengan langsung dipanggil melalui ketua RT atau Pak Kepala Desa. Sama-sama saya temani ke kantor Polsek ada beberapa informasi yang harus di apa telusuri ke kebenarannya. Panjenengan jangan waduh, jangan-jangan diporgol, dimasukkan penjara. Kan, boten Pak, boten. Jangan kaget, hadapi saja. Karena cerita itu, cerita seperti ini bukan cerita pertama. Cerita seperti ini bukan cerita yang baru cerita ini adalah cerita yang kesekian kalinya bukan hanya panjenengan yang merasakannya para nabi dan para rasul termasuk rasuluna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakannya bahkan terlalu sering bila dibandingkan dengan kita boleh dituduh dengan berbagai macam tuduhan dikatakan sebagai majnun orang gila disebut sebagai sya'ir hanya seorang penyair omong kosong belaka Dikatakan sebagai sahir tukang sihir. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan sebagai liveri kubain nenas memecah belah, nah, memisahkan antara ayah dan anak, suami dan istri. Itu kan tuduhan yang sudah akrab dengan Nabi Muhammad saw. Bahkan yang dirasakan Nabi Muhammad alaihi wasallam bukan cuma isu dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang terucap yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan segenap para sahabatnya adalah gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik. Mereka dipukul, Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dibuatkan lubang, dipasangi duri tajam. Bahkan ada sebagian sahabat kemudian terbunuh visabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita rasakan masih belum seberapa. Ujian yang kita rasakan masih ringan apabila dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad alaihi wasallam telah mengingatkan kita inna asyadda si bala an bala'an al-anbiya thumma al fal-amsal hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala rawahu ashhabu sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan orang yang paling berat ujiannya adalah yang paling kuat imannya kemudian turun ke tingkat yang selanjutnya lalu turun lagi pada tingkatan yang selanjutnya. Semakin kuat iman seseorang. Semakin berat ujian yang Allah berikan. Bukan karena Allah tidak cinta. Bukan karena Allah tidak menyayanginya. karena Allah Azza wa Jal menghendaki. Derajat beliau yang semakin tinggi. Karena dengan ujian. Yang diberikan. Maka seorang hamba akan meningkatkan kualitas sabarnya. Dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka derajatnya pun akan tinggi dan meningkat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jelas iman kita tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, hitungan pastinya ujian yang dialami dan dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam pasti lebih berat dibandingkan ujian yang kita alami. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja harus menghadapi ujian, maka bersiap-siaplah kita. Bukan untuk kemudian mencari masalah, bukan. Bukan kemudian kita bercita-cita dan berharap serta berdoa ya Allah berikanlah ujian untukku, bukan. Tetapi saat ujian itu muncul, kita sudah siap. Ya. Nah, kehidupan Rasulullah SAW itu dari awal hingga akhir demikian. Nah. Ambil sebagai sebuah contoh. Nah, dalam suasana tenang di Jazirah Arab nah, dalam suasana terang, eh, suasana tenang di Jazirah Arab setelah beberapa peristiwa perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya itu Alhamdulillah beberapa saat kaum muslimin bisa merasakan tenangnya beribadah, kaum muslimin mulai beraktivitas dengan normal. Karena kondisi memang sudah terbilang aman dan kondusif. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Mereka tidak pernah tidur. Untuk menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Agar umat Islam terganggu ibadahnya. Umat Islam di Gota Manida sudah betul-betul tenang. Kondusif. Ternyata banyak mata yang iri, banyak telinga yang dengki, nah, benci, benci dan benci. Mereka kurang senang kalau melihat umat Islam guyup, umat Islam rukun, umat Islam semangat ibadahnya, umat Islam serius di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza Jalla. Maka mereka akan mengganggu dengan berbagai cara. Pada tahun tersebut, sejumlah orang dari kalangan orang-orang Yahudi dari Bani Nabiir itu mereka datang menemui tokoh dan para pembesar Quraisy di Mekah. Misi nya satu, misinya hanya satu, mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Nah, mereka memberikan tawaran dalam bentuk bantuan dari dalam Karena orang-orang Yahudi tinggalnya di dalam kota Madinah Mereka mengajak orang-orang musyrikin di luar kota Madinah Terutama dari Mekah untuk berangkat menyerang kota Madinah Sementara orang Yahudi siap memberikan bantuan dari dalam tentunya dengan janji-janji manis seperti itu, tentunya dengan janji-janji manis. Selesai dari Quraisy, sekelompok orang Yahudi ini kemudian pindah ke negeri Kafahan. Misi nya sama, mencari sekutu untuk sama-sama memerangi kaum Muslimin di kota Madinah. Jadi satu persatu kabilah, suku-suku besar, didatangi secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Yang ditemui adalah tokoh-tokoh sentralnya. Nah, tujuannya hanya satu. Untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Nah, jadi komunikasi gelap seperti ini. Komunikasi gelap seperti ini. Itu terjalin. Antara tokoh-tokoh kufar. Dari kalangan musyrikin. Orang-orang munafikin. Demikian juga kalangan Yahudi. Yang tinggal di dalam kota Madinah. Sampai kemudian mereka sepakat membentuk pasukan koalisi yang kemudian di dalam sejarah disebut dengan pasukan al-Ahzab. Nah, pasukan al-Ahzab. Ini satu pelajaran penting, Mbak Asy'ronal Muslimin rahimukumullah. Jangan pernah lengah, waspadalah. Bukan kita menebarkan bibit kebencian, bukan ya kita ingin menumbuhkan prasangka buruk dan suulan, bukan. Tetapi ini bentuk agar kita tidak lengah. Ini cara kita tetap waspada. Yakinlah selalu bahwa selalu saja ada orang-orang yang membenci dan memusuhi dakwah Islam. Itu pasti. Dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Apalagi dari pihak luar. Jadi harus waspada. Buah dari kewaspadaan hasil dari ketidaklengahan kita. Nah, adalah alarm yang berbunyi. Nah. Kita akan mudah terjaga. Kita akan siap melakukan semua langkah antisipasi ketika terjadi apa-apa. Nah. Mohon maaf, mashallah muslimin rahimakumullah. Misalkan panjenengan berdakwah di suatu daerah. Nah, ceritanya Satu bulan pertama Satu tahun pertama Dua tahun pertama Sampai katakanlah bertahun-tahun Sampai katakanlah bertahun-tahun Ceritanya manis Masya Allah Pak RT nya baik Sama kita Oh iya, Pak RW nya Pak Dukuhnya Pak Nurahnya Tetangga-tetangga Masya Allah Baik semua Selama ini yang kita dengar dukungan Wah seneng dengan keberadaan kita Monggo kalau ingin senang mengucapkan syukur Kepada Allah Azza wa Jal Silahkan bahkan itu yang diperintahkan Itu yang wajib untuk kita lakukan Bersyukur kepada Allah Kenapa? Respon dari Masyarakat di sekitar kita Positif Tapi jangan sampai lengah Kemudian membuat apa namanya Satu kesimpulan sendiri Berarti tidak ada Yang benci dengan kita Berarti tidak ada yang tidak suka dengan kita. Nah, ini lengah namanya. Ketika kita sudah lengah. Disitulah letak awal kehancuran dan kekalahan kita. Kalau tidak segera memperbaiki dan memenahi diri. Nah, dianggapnya, as ah, biasa, baik kok sama kita. Iya, baik. Tapi jangan sampai lengah. Saya ambil sebuah contoh, barakah lawa fikum. Kita mengadakan sebuah taklim rutin di sebuah masjid. Masjid itu milik umum, masjid itu milik masyarakat, bukan milik kita. Masjid itu milik bersama. Nah. Selama sepekan sekali kita mengadakan kajian rutin di situ. Setiap kali kita yang mengadakan salat maghrib kita yang diminta menjadi imam. Sholat Isha pun demikian. monggo pak Imamnya ikut mendengarkan dari belakang mungkin atau dari samping. Nah. Beberapa jamaah masjid hadir ikut mendengarkan, masyarakat umum. Tapi jangan lengah, jangan lengah. Nah. Cerita kesalahan kemarin, masya Allah, kami biasa menggunakan masjid itu, dah masjid sendiri, kita begini, kita begini, wah, nggak ada masalah selama ini. Akhirnya pak, gampang ke, kalau dalam bahasa kita gampang ke menganggap remeh apa yang dianggap remeh misalkan nah. kebersihan masjid kebersihan masjid nah. kurang aktifnya kita memperhatikan kebersihan masjid yang sudah kita diberi kesempatan menggunakannya sekian lama nah. area teras samping yang berdekatan atau berhubungan dengan kamar mandi Kotor Kenapa? Bekas kaki-kaki kita Meletakkan tas Barang, helm dan yang lainnya Alasannya hujan Di dalam ruangan masjid nah, Makan, minum, sampahnya wer Baik kok takmirnya sama kita Selama ini juga Biasa-biasa, tidak ada masalah Kan gitu kita kurang aktif memberikan sumbangan Sumbangan kebersihan Padahal untuk Apa namanya Melakukan kegiatan bersih-bersih Itu kan perlu biaya dan dana juga Apa sih beratnya Kita setiap bulan menyumbang 200 ribu, 300 ribu Iuran 300 ribu kata Iya kalau jenengan tanggung piamba Kalau ditanggung bersama kan ringan Katakan itu berat Mana yang lebih berat Nama baik dakwah kalau ditimbang Ataukah 300 ribu tadi Ingin membandingkan nama baik dakwah Dengan uang 300 ribu Salah sampaian 300 ribu temui ketua takmirnya Atau sampaikan secara resmi melalui surat Ini ada sumbangan kebersihan Masjid Untuk bulan ini 300 ribu nah, Sebulan sekali Atau mungkin dua bulan sekali Kapan dipilih waktunya Selesai taklim Ba'da Isya Mungkin taklimnya Ba'da Maghrib tapi uh, isya selesai bada isya bo ya sekali dalam sebulan kalau itu terlalu cepat ya sekali dalam dua bulan tapi kalau sekali dalam bulan, dalam 2 bulan terlalu lama selesai salat isya jangan langsung pulang alasannya wah oh, anakku nangis satunya lagi anakku pesan bah cepat pulang ya bah satunya lagi ora kepenak karo satunya lagi kuwi warunge buka macam-macam ah, alasannya Sehingga dakwah akhirnya tidak diperhatikan. Mana yang lebih penting? Nama baik dakwah atau tangisan anakmu? Mana yang lebih penting? Nama baik dakwah atau rengekan istrimu? Mana yang lebih baik dan lebih berharga? Dakwah ataukah keuntungan 10 ribu, 20 ribu karena telat membuka warung? Mbak isya sekali dalam sebulan, koordina, koord, dikoordinir, bersih-bersih-bersih. Karena kalau pagi susah kan, pada pergi ke pasar, ke kantor. Siang juga susah kan? Capek, ngantuk. Tapi malam, selepas taklim Isya' kumpulkan nah, Orang biasa bersih-bersih siang Ya kita buat bersih-bersih malam Yang penting kan ber Bersama Yang penting bersih apa bersama? Bersih-bersih bersama ber Dan yang penting bersama-sama membersihkan Jadi Besok selasa malam Rabu Ada taklim rutin kita Di Masjid A di SMS kalau koordinatornya bawa alat-alat kebersihan kan itu bawa sapu bawa alat pel bawa apa pembersih lantai Cairan pembersih lantai bawa ini dan itu pada isya bersih bersih iya mungkin orang menganggapnya aneh uh acara apa kok dibersih bersih ini karena belum dibiasakan tapi kalau sebulan sekali oh, pengajian itu masya Allah mengerti betul tentang kebersihan kan itu yang punya kemampuan untuk membuat tong sampah kirim tong sampah infak jangan dipinjamkan. Buat masjid kok dipinjamkan. Buat tong sampah, organik, non-organik. Buat dua set, yang satu sebelah kanan masjid, yang satu sebelah kiri masjid. Minta izin kepada takmir sebelumnya. Secara lisan monggo. Minta izin, kami ingin menaruh tong sampah. Walaupun kita yakin pasti disetujui, tapi unggah-ungguhnya, totokromo dan paugerannya, adabnya kalau dalam bahasa Islam itu. Demikian. Matur sampaikan kepada ketua takmir, kami mau menitipkan tong sampah Pak Takmir. Once, monggo bersih bersih mesjid. Kami tu ya, semua dibersihkan. Kalau misalkan bisa pagi, walhamdulillah. dan kita yakin kalau sudah mulai membersihkan mesjid, nanti ada jamaah yang tertarik ikut. Mungkin ada jamaah ibu-ibu orang kampung, wah oh, pulang ke rumah langsung buatkan nasi goreng, kirim nasi goreng. Subhanallah. Jadi terbangun keterikatan antara kita dengan jamaah mesjid tersebut ini wallahu alam bisawab sering dilupakan oleh kita. Nah, merasa itu tadi lengah sehingga tidak waspada. Sudah banyak dan sudah sering pengajian kita di beberapa masjid dihentikan dengan alasan tidak memperhatikan kebersihan. Sudah terlalu sering barakallahu fikum Tidak memperhatikan kebersihan. Takmir oke. Okay. Takmir iya. Tapi ternyata dalam ketakmiran itu ada seorang penasehat yang kesehariannya tidak pernah aktif di masjid. Tapi sekali waktu beliau datang penasehatnya. Loh, masjid kotor seperti ini. Ketua takmirnya dipanggil. Gimana ini? Anu pak, tadi ada pengajian dari ini. Wah, pokoknya ini yang terakhir. Besok gak boleh lagi ngaji. Tapi pak, gak, ini keputusan penasehat. Peripun penyenengan. Ketua takmirnya oke, okay. pak imam oke, okay. semuanya oke. Okay. Tapi kalau penasehat sudah bilang gak boleh, Ya takdir. Anje. Sambil pekewuh malu sungkan sampaikan ke kita afwan Ustaz, kok oh, ampun. Mohon maaf Ustaz, nyong pangapunten. Ini kemarin Pak penasehat rawuh, kemudian kok menyaksikan busitnya kotor ya. Sementara bentikan dulur pangajannya. Oh nggih, wonten apa-apa? Masih banyak busit yang lain. Kaya Ngge kayak penak bener le jawab. Kayaknya tawakalnya tinggi. Ternyata dia tidak belajar di kesalahan dan kekeliruan tidak memperhatikan dan kurang perhatikan ke kebersihan. Begitu nggih. Itu contoh. Contoh, contoh lengah. Saya ingin berikan contoh lengah. Kita ingin membuat satu lembaga pendidikan. Mungkin pinjam, mungkin sewa. Walaupun pinjam, sewa dan kontrak. Posisikan tempat dan lokasi itu seperti milik kita sendiri sehingga kita, ketika ada yang rusak diperbaiki. Ada fasilitas yang diperlukan tambahi dengan biaya dari kita jangan oh mengontrak loh dipasangi kabel apa sistem listrik elektrikal house kan itu sistem elektrik yang bagus om oh, besok juga paling 2 tahun kita tinggal buat apa kita buat sepi ini kan lengah namanya tidak mensyukuri nah lengah kita sudah diperbolehkan menggunakan ini ini itu fasilitasnya mongol dimanfaatkan tapi ternyata kita juga lengah. Nam, walaupun kita yakin mereka-mereka yang membantu ikhlas dan tulus. Tapi apa salahnya kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan? Hal jaza ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan kecuali dengan kebaikan juga. Rasulullah SAW bersabda: Manahsana inai kum fakaviu? Uh. Barangsiapa berbuat baik kepada kalian, balaslah dengan yang seimbang. Kita sudah diperbolehkan menggunakan fasilitas ini Fasilitas itu dari panitia resmi Memberikan sebuah bingkisan Sebagai tanda terima kasih Kardus monggo diisi apa silahkan mendoan Apa mentah misalkan belum diolah Ini kerupuk dan segala macam Silahkan ini tanda terima kasih kami nah, Karena ini bukan Sogok menyogok nah, Ini sebagai tanda terima Kasih, bukan kemudian Boleh kok dipakai, senang orangnya Ya Kalau senang orangnya Kita buat lebih senang lagi Nah Dengan cara yaitu tadi Misalkan pun tidak bisa Tidak memberikan bingkisan Minimalnya ada perwakilan dari kita Dua, tiga orang, empat orang Soan ke rumahnya Untuk mengucapkan terima kasih Mewakili teman-teman Alhamdulillah Acara kemarin kami lancar Sukses berhasil Tidak ada halangan sedikit apapun Kami mewakili semua Panitia mengucapkan Jazakumullah khairan Semoga memberikan kebaikan Tambah dengan doa doa Mugi-mugi panjang dengan saat keluarga Tamsah binaringan rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu Wa Taala semua. Oh, jih, amin, amin, amin. Senang. Jadi pada event yang berikutnya orang akan membantu lebih semangat dan mungkin yang lainnya lebih tertarik untuk ikut juga. Maka sekali lagi barakallahu fiqum. Jangan sampai apa lah. lah manfaat dari kita selalu waspada. Manfaat dari kita selalu waspada kita lanjutkan tadi. Ketika serombongan orang Yahudi menemui orang-orang Quraisy, Kemudian suku-suku yang lain. Mereka sepakat untuk berangkat. Memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Berita itu segera sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Informasinya cepat dan akurat. Tepat lagi. Informasi itu masih sebatas rencana. Rencananya itu langsung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mereka merencanakan Serangan itu dilakukan secara mendadak Dan tiba-tiba Tetapi Walhamdulillah Dengan taufik dan pertolongan dari Allah Rencana itu cepat juga sampai Kepada Nabi SAW Ini kan buah dari Kewaspadaan Hasil dari sikap kita yang tidak lengah Ketika ada Sesuatu yang akan merusak Nama baik dakwah Cepat informasi itu kita peroleh Sehingga sebelum bertambah parah Sebelum meluas dan tersebar Kita sudah mengambil langkah-langkah Antisipasi Ambil langkah-langkah anti Antisipasi nah, Nabi Muhammad Ketika Mendapatkan informasi tersebut Langsung mengadakan majelis Musyawarah Mengundang dan meminta Para sahabat dari kalangan ansar dan muhajirin Terutama yang senior Di antara mereka yang kibar untuk sama-sama duduk membicarakan tentang masalah yang sedang dihadapi serta langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut Nah, ini buah dari kewaspadaan barakallahu fikum buah dari kewaspadaan nah, misalkan dalam contoh tadi dalam contoh tadi ketika komunikasi itu komunikasi apa namanya antara kita dengan takmir masjid, masjid yang kita gunakan masjid umum tadi komunikasi antara kita dengan takmir itu berjalan dengan rapi. Kita sering sowan ke rumah ketua takmir, kita sowan ke rumahnya Pak Imam. Bagus. Kita aktif memberikan sumbangan kebersihan. Kita ikut menjaga kebersihan. Ini informasinya baik sekali. Kan gitu ya, bagus sekali. Komunikasi kita dengan mereka bagus. Jadi berita atau isu sekecil apapun yang akan apa namanya? Menjatuhkan kita. Cepat dapatnya. Suatu saat ketika kita soan ke rumah Ketua takmir, Karena kita sudah akrab. Walhamdulillah. Ketua takmir mengatakan. Ngapun Tuhan Ustaz mohon maaf. Mohon maaf. Nah, kemarin ada informasi. bahwa di antara. Apa namanya jamaah ini. Ada yang kurang suka. Dengan apa itu, pengajian yang dilakukan Ustaz selama ini. Loh. Dospundi. Ada apa, Anu? Yang disorot itu masalah parkirnya itu Ustad. Nah, jadi orang asli jamaah sini pernah mau masuk masjid nggak bisa naik motor. Kenapa? Pintunya ketutup dengan sebuah mobil peserta pengajian Panjenengan. Marah-marah orangnya, mencak-mencak. Undangin -mencak. kita, piye ya pengajian ini, ini, ini, ini gimana? Kan subhanallah ya. Informasi itu cah, cepat Kenapa? Kita mendapatkan taufik dari Allah Menjaga hubungan baik Dengan pihak yang terkait Oh Jangan sampai tambah parah Dapat informasi itu langsung oh, Pak Ketua Takmir, Saya mewakili semua rencang-rencang pengajian Yang pertama mohon maaf Itu murni kesalahan Saya tidak akan mencari alasan untuk membela diri Itu salah Dan saya sebagai ustad mereka dan pembimbing yang bertanggung jawab Nanti orangnya akan saya tegur Akan saya beri nasihat dengan keras Ye, Itu yang pertama Yang kedua Kami akan segera melakukan rapat Untuk kemudian membahas agar parkir itu rapi Kan gitu ya Nah, Tapi kalau hubungan itu tidak baik Orang yang tidak suka tadi akhirnya apa Sebenarnya sih tidak suka dengan Bukannya tidak suka dengan dakwah kita Itu kan kaitannya pribadi Mau masuk masjid Mungkin sudah sepuh Harus jalan kaki dia luar pagar Jauh Ini ketutup mobil, gak bisa masuk nah, Kalau ini tidak diantisipasi Bisa nyebar, nyebar Akan pengaruhi sana, pengaruhi sana, pengaruhi sini Yang tidak suka akan bertambah Satu, dua, tiga, empat, lima Tapi langsung tutup, putus Cut Tapi enfil nah, Setelah diputus, dipotong Langsung tutup kan nah, gitu. Langsung rapat, selesai taklim rapat Ini gimana ini harus ada koordinator parkir. Kan itu ya. Yang dipilih jangan yang paling badannya paling gede, jangan yang paling hitam, jangan yang jenggotnya panjang sama brengolnya begini jangan. Tukang parkir kok serem. Kan itu. Tukang parkir itu dipilih yang paling cakep, yang paling lembut, yang paling sopan itu tukang parkir. Harus diubah image tukang parkir yang wajahnya serem, kalau dikit-dikit apa mau ribut masalah posisi, masalah karcis Terus gini, ah, enggak enggak langsung gini, tapi onje tukang parkir kriteria yang paling baik, sopan, lembut, kan itu. Pilih yang tidak berkacamata. Nanti kalau dipilih yang pakai berkacamata saya masuk nominasi repot nanti, kan begitu ya. Jadi pilih yang apa yang sekaligus among tamu ya, among tamu. Jadi pas taklim di mesin A, begitu. Ini saya memberikan contoh masjid, tapi nanti masjid ini silahkan diubah jadi pondok, diubah jadi apa? lembaga pendidikan apa atau rumahnya siapa yang dipilih untuk jadi rapat. Ini sebenarnya masjid bukan satunya satu-satunya contoh. Saya ambil sebuah contoh sebuah masjid sebagai sebuah contoh. Contoh. Monggo tinggal diganti aja koefisiennya. Kan gitu ya, diganti. Jadi sudah ada petugas parkirnya 2 3. Konsekuensinya apa? mendengarkan taklim radok terlambat. Tapi apalah arti terlambat mendengarkan taklim, karena keterlambatannya bukan karena tidak rajin, keterlambatannya karena ada sebuah tugas dan misi mulia menjaga nama baik dakwah, menjaga nama baik pengajian yang kita kelola. Tanpa dipilih parkir sini, apalagi pesertanya memang sudah sudah di briefing sehingga bisa apalah bekerja sama dengan baik bersama mereka yang bagian parkir sini tata tata tata. Ya. Bahkan bila perlu yang ditata rapi bukan cuma motor kita, tapi motor jamaah yang lainnya, motor jamaah yang lain misalkan asal parkir, bukan saya ubah, saya parkirkan yang bagus ni, ya. kan itu, parkir parkir. Atau mungkin dalam rapat tersebut ada usulan bagaimana kalau misalkan kita izin ke takmir, kita halaman masjid ini kita paving block. Oh, wow. kira-kira takmir masjid senang ga itu? Oh ya, mestilah senang loh ya, Pak. Nyeri ngapunten dari halaman masjid ini kita pilih 5 kali sepuluh. Sudah lebar belum itu? Oh lebar banget, 5 kali 10 berapa? Kok 500? iya lumayan itu, sudah berapa motor itu? 20 motor cukup? Lebih kan ya? Kita minta izin, kita, kita pengen paving Block Pak, bagus, kita undang Ahli yang profesional Maksudnya tukang Tukang itu kan ahli profesional namanya Kami akan, apa namanya Mengundang seorang profesional, pasang paving block 5 10 nanti apa namanya? setelah itu kita minta izin buat apa? cet putih tanda parkir itu di jerejere-jeret tengahnya jret kan itu. Kalau perlu dibuat iup-iupan. Kita yakin, "Oh ya, monggo silakan." Kan itu hasil musyawarah. Ya, hasil musyawarah. Langsung urunan yang punya usaha buat paving block ya nyumbang kan itu. Kalau misalkan tidak buat nyumbang ya separuh harga. Kan, yang punya jet yang jet yang punya keahlian masang yang masang tahun nah bukan ora dibayarnya moh yang membayar Allahu azza wajalla yang membeli Allah subhanahu wa taala kan itu ya terjawabti bareng-bareng sampaiin ke Pak Amir Pak Amir ini teman-teman bisanya Jumat pagi insyaallah 3 jam selesai oh iya matur nuwun Kamis sore pasir datang Kamis sore sekian sek eh, sek semen datang tek tek, semua dah siap untuk slope kanan-kirinya juga disiapkan. Cepat. Jum'at pagi. Setret, setret, setret. Hari Sabtu sudah bisa dipakai untuk parkir. Taklim tadi kan selasa malam Rabu Masih ingat gak taklimnya kita? ini. Masih ingat gak taklim rutinnya selasa malam? Rabu Pas taklim begitu, Masya Allah. Yang kemarin mencak-mencak. Karena memang jarang sholat misalkan. Sholat dua kali seminggu, tiga kali seminggu masuk. Wah, rapi sekarang parkirnya. Karena ternyata beliau dulu mungkin... Dinas Perhubungan. Waktu masih muda dan belum pensiun. Jadi sangat memperhatikan kerapian parkirnya mau atau makanya sempat mencak-mencak. Ini contoh loh ya. contoh. Biar mudah diterima dan mudah difah. Kami masuk. Masya Allah. Akhirnya ketua. Nemui pak tanirnya. Ini gimana? O, itu teman-teman pengajian itu. Yang Masya Allah sangat perhatian dengan parkir motor dan kerapiannya. Oh, Berarti kemarin itu oknum. Nah. Masalah selesai dengan indah atau tidak? Kok enggak ada yang jawab? Karena kenapa tidak menjawab? Karena jelas jawabannya indah kan itu. Itu buah dari apa namanya? kewaspadaan dan kita tidak lengah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengumpulkan para sahabatnya, meminta masukan dan saran dari mereka. Ada yang usul A, B, C, D? Sampai akhirnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu R.A. mengatakan Ya Rasulullah Inna kunna bi-arzi Faris Iza husirna Khandakna alaina Wahai Rasulullah kami Kalau di negeri Persia Karena Salman Al-Farisi Itu asal beliau dari negeri Persia Kami orang-orang Persia Kalau misalkan musuh datang mengepung kami Yang dilakukan adalah membuat parit nah, Membuat parit Sehingga musuh tidak bisa mendekat apalagi masuk ke dalam wilayah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung dan lebih memilih pendapatnya Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini buah dari musyawarah. Ada masalah musyawarah, ada masalah musyawarah, ada masalah musyawarah. Walah yang ngono dadak musyawarah, jelas itu, jelas buat sampean. Musyawarah itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah musyawarah itu bukan hanya untuk mencari jalan keluar. Ada satu hal yang sifatnya pasti baik dan pasti diterima oleh semua pihak, tetap duduk bermusyawarah untuk menguatkan keputusan tersebut. Bahwa ini adalah keputusan musyawarah. Jadi jangan jangan kemudian merasa berat hati, wah tiap minggu musyawarah, tiap minggu musyawarah, tiap minggu musyawarah, rapat lagi, rapat lagi. Nah, rapat pembangunan yang diundang 10 orang A, B, C, D, 10 Rapat pembangunan Rapat keuangan Yang diundang 10 Siapa? Ya A, B, C, D, e, F, G, H, I, tadi, itu. Kemudian rapat Apa? Kehumasan Untuk menjaga komunikasi dengan apart pemerintahan Setempat Yang diundang siapa? 10 orang lagi itu Ternyata memang 10 orang saja panitianya Jadi judulnya rapat ini ya Itu yang diundang kan itu rapat ini itu yang diundang. Kan itu. Sedikit-sedikit rapat, dikit-dikit -sedikit rapat. Mestinya kegiatan rapat dan musyawarah itu adalah ibadah yang mulia yang mestinya kita harapkan pahala dari Allahu Azza Wajal, akhirnya akan hilang artinya. Maknanya akan terhapus. Kenapa? Karena dorongan dari hati kita untuk menghadiri rapat itu sudah sudah rasa berat. Rapat lagi, rapat lagi. Yang ribut bukan cuma dia Istrinya di rumah Mas mas, Berangkat subuh pulang jam 2 malam Kan itu ya Wajar mungkin seorang istri Kewanitaannya muncul Tapi kita sebagai suami harus bisa mendidik istri Karena yang kita lakukan itu ibadah Anakmu piemas Anakmu juga, juga butuh perhatian Kan itu Memang betul kita tidak mengingkari Tapi kita bisa mendidik istri Bisa mendidik anak-anak kita Nah, karena kita yakin apabila menghadiri rapat, menghadiri musyawarah, niatnya ibadah, niatnya dakwah, maka insya Allah menjadi sebab saleh dan salehnya putra putri kita. Tapi kalau anda harus diikutkan dalam musyawarah, kenapa? Karena anda apa tuh mendapatkan posisi yang cukup penting, sentral. Keputusan itu terkait dengan anda, misalkan, contoh kemudian Anda lebih ngaboti anak, nanti kalau anak tidak saya perhatikan, nakal nanti gimana? Terbalik Anda berpikir, itu kewajiban dan tugas Anda di dalam dakwah, ikut aktif dalam musyawarah, tapi Anda tinggalkan karena ngaboti anak, mungkin itu jadi sebab anak Anda nakal. Kenapa lebih mengutamakan anak daripada dakwah? Ilallahi wajalla? Tapi caranya bagaimana? Cara tengahnya dididik istri sama anak. Selain dididik istri dan anak, -anak tadi, kita juga bisa memberikan kompensasi. Kompensasi itu pengganti. Tujuh hari, tujuh malam rapat, terus rapat, terus rapat, terus. Pas libur satu hari, ada istri sama anak-anak jalan sepanjang hari. Bisa seneng ke. Belikan durian, belikan dakwat. Makan apa, beli apa, ayo, ayo, ayo. Walaupun uangnya ngutang. Asalkan kita sudah punya perhitungan. Ngutang hari ini besok di... Bayar, karena pas kosongnya hari ini Besok dapat duit insyaallah Tapi kalau besok ada rapat lagi Kosongnya sekarang yes, pinjam dulu lah, besok insyaallah Saya bayar, anak istrinya kalau perlu Apa namanya, sewakan mobil Misalkan, sewakan mobil ya Kemana, jalan-jalan, sini, sini, sini Main kesana, ke rumah mertua Simbah, nenek, senang-senang kan untuk menunjukkan kepada mereka istri dan anak kita bahwa kita bukannya melupakan mereka. Bukannya kita tidak perhatian kepada mereka. Tetapi ada tugas besar yang sedang menanti harus dilaksanakan dan diselesaikan. Ya. Didik istri dan anak kita. Sampaikan, aku pergi ini bukan untuk maksiat. Kalau saya pergi tujuannya maksiat, silakan marah-marah. Silakan pegang tanganku, tarik ke dalam rumah. Kan gitu. Kalau saya berangkatnya maksiat. Ini berangkatnya dalam rangka dakwah rapat musyawarah ini akan memutuskan di lokasi mana kita akan membangun pondok. Ini akan memutuskan bentuk bangunan itu seperti apa, fungsinya bagaimana. Ini akan diputuskan hal-hal yang penting, enggak bisa enggak berangkat. Saya berangkat bukan dalam rangka maksiat, dalam rangka dakwah ila Allah azza wajalla. Didik istri sama anak, -anak kita seperti itu. Kan itu. Tugasmu mendoakan suamimu agar ikhlas Tugasmu mendoakan semua yang hadir dalam rapat itu satu hati, sehingga tidak retak, tidak selisih faham. Itu tugas para istri, para ibu di rumah. Bukan ngeboti jam 11 di SMS, mas sudah jam 11. Jam 12 belum pulang, mas jam 12. Ini suaminya karena sedang, sedang uh, serius-seriusnya rapat, jam 1 kurang 1. Sebelum istrinya SMS, dia SMS duluan. Ini jam 1.00 kurang 1. Ah. Akhirnya lah malah ribut suami sama istri. Pernah belum seperti itu? Dia SMS istri di telepon miss call bola-bali. Ininya kok malam belum pulang, malam belum pulang. Masyaallah. Itu godaan semua. Nah, godaan semua. Jangan salahkan istri, jangan salahkan anak, tapi salahkan diri kita yang ternyata kurang mampu mendidik istri dan A. anak. Begitu nggih. Bukan wah tak cerai. Woy, woy. Jangan. Seperti itu kok main cerai. Itu anda yang kurang bisa menilai istri sama anak. Titik Ini dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka maksiat. Bukan dalam rangka ini. Bukan dalam rangka itu. Ini untuk kebaikan kita sendiri. Kebaikan anak-anak kita. Wong pondok yang akan berdiri nanti. Bukan hanya untuk kita. Tapi untuk anak-anak kita. Dan itu. Syawarah. Tapi tentunya. Hal-hal yang kemudian menjadi sebab. Sebagian pihak. Itu kemudian. Apa namanya kurang semangat untuk bermusyawarah Mestinya dihilangkan satu persatu Misalkan musyawarah seringnya telat hmm. Ini terkadang menjadi sebab orang itu malas Malah rapat Katanya Ba'adah Isya mulainya jam 10 Ya orang akhirnya malas Tapi kalau tepat waktu Masing-masing bisa memanage Dari jam 8 ya jam 8 Dari jam 9 ya jam 9 tapi kalau katanya jam 8, mulainya jam 10, dia sudah habis waktu 2 jam. Mestinya 2 jam itu bisa digunakan untuk anak istrinya. 2 jam itu bisa dia gunakan untuk bekerja. Ini cuma untuk nunggu temannya yang ternyata sedang ngemi di pinggir jalan. Wah, Keno ini kayaknya ini. Ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu. Mana? Lah berapa aku tadi ngemi dulu. Lah padahal dana sudah disiapkan makanan padang kok. Masih mau ingin ngemi aja. Astagfirullahaladzim ini ini loh. Sampean itu notulen. Yang notulen tahu notulen nggak? petugas pencatat nggak ada sampean repot nanti. Siapa yang mencatat? Yang lainnya nggak ada punya spesifikasi kemampuan mencatat. Yang lain sudah mulai ngantuk-ngantuk, ternyata yang notulennya sudah ngomu, panas, pedes, minum, terus kira-kira waret, lah paling juga jam karet. Sama-sama berprasangka buruk, sama-sama jam karet. Ini akan menyebabkan orang malas untuk rapat, orang tidak semangat bermusyawarah. Mohon diperhatikan diperhatikan oleh saya sendiri dalam hal ini maksudnya bukan sampean jangan tersinggung ini menyinggung saya sendiri kok iya kok ini yang pertama barakalawfiqum apa namanya uh, ketepatan waktu dalam rapat kemudian yang kedua yang kemu, yang kedua apa ngalor ngidulnya dikurangi fokus ke intira apa karena tidak semua orang seneng ngalor dan seneng idul ada yang seneng nyanggitan sama ngulon nah. paham maksud saya kadang-kadang saya misalkan senang bercanda tapi suatu saat ini kemurungsung ini ada tamu mau datang ibu saya misalkan Tuh, susah kenapa bumbunya terlalu banyak akhirnya rasa dagingnya hilang berganti dengan rasa cengkeh kan itu rasa dagingnya hilang diganti dengan rasa cengkeh nggak bisa seperti itu monggo untuk mencairkan suasana ya terkadang Bercanda, canda yang sesuai koridor syar'i tentunya, canda yang tidak berlebihan, silakan. Sesekali, dua kali, biar seger suasananya. Tapi kalau rapat satu jam, guyonnya 30 menit. Kemudian, apa namanya, 30 menit lainnya juga guyon. Ya, berarti satu jam guyon nggak ya? Ya, akhirnya bagaimana, Enggak. Intinya fokus. Jadi dibuat rapat itu seefisien mungkin. Apalagi sepakat. Kita rapat, rapat saja. Adapun majlis candanya selesai rah, rapat. Rapat. Paham maksud saya? Kita sepakat jam 8 malam rapat. Kita upayakan 1 jam selesai efektif lah. Maka sebelum rapat ada persiapan rah, rapat. Rapat kok mentahan, rapat tidak ada persiapan ini berarti kurang peng pengalaman. Kalau bisa sebelum rapat ini bukan menggurui, tapi pas posisi saya di sini sebagai guru, anu itu. Jadi sebelum rapat Misalkan ketua atau sekretaris sudah merancang kira-kira yang akan dirapatkan apa, kan gitu ya, yang diundang 10 orang, tapi 3 orang sudah membuat apa kisi-kisinya yang akan dibicarakan 1, 2, 3, 4, 5, diketik rapi pertimbangannya apa saja ini-ini, jadi sebelum rapat dibagikan. Nanti malam rapatnya, pagi ini sudah dibagikan, jadi mulai pagi ini sampai nanti malam, para peserta rapat yang akan hadir sudah mulai berpikir, nanti apa ya, nanti apa ya, nanti apa ya. Jadi pas jam 8... Satu, dua, sepuluh, sembilan... Hitungkan... Pas jam 8... Bismillahirrahmanirrahim... Kita mulai... Itu sudah mengalir... Ini yang pertama bagaimana... Iya begini-gini... Nah tulennya cepat... Jadir, jadir. Itu namanya mengefektifkan rah, rapat... Satu jam pas jam 9 selesai... Yang ada waktu tambahan... Tidak tergesa-gesa pulang... Ya baru kita... Acara ramah-tamah... Ngobrol san santai... Jangan ngobrol santainya jam 8 sampai jam 9 pasti jam 9 sudah mulai ngantuk. Ya. Akhirnya dilanjutkan besok malam hasil sudah pada ngantuk kayaknya. Kebanyakan guyon sampean. Kan itu ya. Banyakkan bukan berarti enggak boleh guyon. Kebanyakan itu yang tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, pimpinan rapatnya harus jelas. Ya, decision makernya itu loh ya. Jangan sampai ada dua singa di satu hutan. Kan itu ribut sana. Katanya ini gini, katanya ini enggak bisa. Harus ada pimpinan rapat yang ditunjuk oleh sebuah kesepakatan musyawarah. Jadi kalau misalkan ada sepuluh, apa sepuluh sepuluh orang yang peserta rapat, sepuluh pendapat, memang harus ada satu yang kemudian memutuskan, menimbang menimbang menimbang sudah ini saja seperti ini. Nah ini saja yang dipilih dengan segala resikonya. Ketika satu keputusan sudah diambil, berarti sembilan pendapat yang lainnya itu hangus menguap. Yang satu itu menjadi keputusan bersama. Maka belajarlah dari para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Alaihissallam kumpulkan mereka semua untuk bermusyawarah, bukan hanya satu pendapat yang dimunculkan. Banyak saran, banyak masukan, banyak usulan. Tetapi yang dipilih oleh Nabi Alaihissallam adalah pendapatnya Salman Al-Fa. Risi radhiyallahu taalaanhu. Sahabat lain yang mengeluarkan pendapat, apakah merasa tersinggung? Tidak. Sakit hati? Tidak. Kecewa? Juga tidak. Karena semua dibangun di atas keikhlasan. Demi maslahat bersama. Bukan untuk menyenangkan tendensi pribadi. Bangga dan puas pendapatku sing dingguk. Bukan itu. Nah, bukan itu. Tapi mana mencari yang terbaik, mana yang aslah. Yang paling banyak dan paling besar maslahatnya. Nah, 10 kali rapat, 10 kali berpendapat, 10 kali itu juga pendapatnya ditolak. Jangan sakit hati. Tiap kali rapat, pendapat mesti aja enggak pernah dijalanin. Lah ya, panjenengan berpendapat ternyata diukur dan ditimbang dengan pendapat yang lain, masih lebih baik pendapat yang lain. Bukan berarti pendapat panjenengan salah, bukan karena pendapat panjenengan kemudian tidak baik, ada yang lebih baik lagi. Nah, karena yang dicari adalah mana yang terbaik jangan kecewa jangan sakit hati kan gitu ya apalagi kemudian ceritakan temannya jangan-jangan ki -jangan ustadz ki ngopu ya ke arahku ya lo kenapa aku ki ngeluh apa ngasih pendapat kok ratau disitu Joni jangan-jangan ustadz ada apa ya dengan saya kan gitu kan malah suudon itu namanya itu namanya suudon prasangka buruk enam belajar dan mencontoh dari para sahabat rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai rapat pembagian tugas Nah, pembagian tugas Memberikan amanah dan tanggungjawab Hierarkinya jelas Ini, bagian ini, ini, bagian ini bagian ini Sehingga tidak terjadi overlapping Overlapping itu ya Satu tugas kok yang menjalankan Dua orang berbeda dengan cara yang berbeda Ini akhirnya tabrakan Tumpukan, yang akan menimbulkan kertakan Friksi Ini harus dihindarkan Lihat setelah Nabi alaihi salatu wassalam Mengambil Pendapat Salman al-Farisi Lalu memutuskannya sebagai sebuah kesepakatan bersama. Nabi SAW langsung mendelegasikan tugas. Beliau SAW mengharuskan tiap 10 orang menggali sepanjang 40 hasta. Itu tugasnya. Jadi tiap 10 orang, kalau, regu satu. Kalau bahasa kita gitu ya. Regu satu. Si A, B, C sampai J tugasnya dari titik sini sampai titik sana penggalinya 10, eh, 40 has asta. kira-kira berapa meter kalau 40 ini ukurannya orang Arab zaman dulu katakan setengah meter lah setengah kali 40 20 meter, 20 meter itu panjangnya lebarnya, lebar yang tidak mungkin kuda itu melompat yang ahli kuda berapa lebarnya berapa meter kira-kira ini Kuda tidak bisa melompat. Oh mau buat kuda kok. Berapa kira-kira yang ahli kuda ini? 3 meter masih bisa lompat? 3, 3 meter. 4. Hah? 5 bot itu apa? Oh 5 bot. Eh, harus ditulis ini. kosa kata baru. Berarti kalau 6, 6 bot gitu. Ya? Hah? Enggak maksudnya dalam pembahasan yang lain lima, lima, Maksimal 5 Itu seabot itu 5 <tuh>, ya, oh, bot Jadi kalau ada mobil sudah ditekan begini Cuma sampai 100 Mau ditekan gak bisa 120 Berarti 100 bot ya <tuh, tuh>, Bot itu satuan Banyumas berarti Satuan berat di Banyumas 5 <tuh>, kan, meter Jadi 20 x 5 Dalamnya ini yang buat orang itu kalau jalan begini Harus naik dulu, kira-kira berapa meter? Jadi harus panjat Wong, Wong dulu, ya bener Wong dulu Kira-kira 2 meter? 2 meter masih bisa? Jadi maksudnya Parit itu kan dibuat Orang itu untuk masuk ke wilayah Madinah Itu kan kuda gak bisa lompat Mau gak mau orang itu harus turun Kemudian ketika naik ini harus susah payah. Sehingga di sini tinggal steling, pasang batu, tak gitu loh maksudnya. Kira-kira berapa meter itu? 3 eh? meter lah. Berarti 20, kira-kira baik lagi ya. 20 x 5 x 3. Berapa kubik? Oh, kalau dikubikasi, lah itu ditugaskan untuk membuat parit sebesar dan sepanjang ini Berapa orang? 10 orang. Lihat Nabi Muhammad mengatur. Setelah rapat, diputuskan begini. Kerjanya demikian. Ini tugasmu, ABCD, ngurus sampai ke kecamatan. Tiga hari selesai. Tugasmu, ini segala macam, koordinasi internal. Tugasmu menghubungi, apa namanya, mereka yang bisa menyediakan bahan material. Material bangunan. Tugasmu, tugasmu. Jelas. Nabi Muhammad SAW melakukan dan melangkahnya. Nah, Setelah sepakat Dijalankan bersama-sama Mulai dari pimpinan sampai yang paling bawah Sejak rapat Atau musyawarah waktu itu diselenggarakan Oleh Nabi Muhammad SAW Maka kaum muslimin Yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Langsung eksekusi di lapangan Menjalankan semua yang telah diputuskan Mereka mulai menggali Jadi galiannya seperti itu ya Kalau misalkan penjengan buat Masjid, buat pondok misalkan Contoh ini ya orangnya ramai segala macam segera seorang pimpinan menjengkan sana aja panjengkan sana diatur nggak usah ewah pegi kalau sudah seperti itu waduh rapen aeh ngongkon ikhwan sana lebih tua nggak bisa anda itu sebagai koordinator anda itu sebagai playmaker kan itu yang ngatur sana ngatur sini inisiatornya begitu sudah tidak ada ewah pegi dalam arti sampaikan karena itu adalah tugas dan amanat misalkan ingin menggali apa namanya uh, calon fondasi kan gitu ya kalau mau lebih rapi lagi contoh Nabi Adam saw ini 10 orang 3 meter di sana tiga meter sana tiga meter karena ada tipe orang mungkin saya juga termasuk di sana bosan kan itu ya dari sini ikut gali apa gali pondasi kira-kira kesel pindah ke sana bagian semen sudah kira-kira kesel pindah ke sana ngangkutin bata kira-kira kesel kesana duduk-duduk di bawah pohon ada tipe seperti itu dan mungkin saya seperti itu kan itu ya tapi seperti tadi di situ ya di situ tugasnya piketnya di sana piket jadwalnya di Ngudak-ngudak semen ngudak-ngudak semen bagian nurunkan bata nurunkan bata itu kan rapi nah itu rapi ini contoh dari Rasulullah saw nah, di dalam Sahih Al Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq wa, fi الخandek, wa yahfirun wa nahnu nanqulu at-turaba 'ala aktadinah fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la 'aisha illa 'aishil akhirah fa'rfil muhajirin wal ansar <coughs> Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu dulu, kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit yang namanya khondak tadi, apa namanya benteng tadi. Nah, semuanya ikut mengangkat tanah dan batu, gali, lemparkan ke atas, gali, lemparkan ke atas, gali, lemparkan ke atas. Apalagi tanah dan galian yang dilemparkan untuk kemudian membuat apa? Tambah Bertambah pertambatan tinggi nah, Rasulullah s.a.w hadir di tengah-tengah mereka seorang pemimpin seperti itu seorang ketua itu demikian karakternya bukan yang lainnya udah kotor dia masih bersih yang lainnya berangkat jam 8 eh dia jam 10 yang lainnya pulang jam 3 dia jam 2 udah pulang yang lainnya belum berhenti dia udah minum duluan bukan seperti ini ciri seorang pemimpin yang baik Nabi alaihi salatu wassalam Hadir di tengah-tengah mereka Ikut mengangkat, ikut membantu Semua nah. Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi mengatakan Ra'aituhu Sallallahu alaihi salam Yankulu min turabil khandak nah. Aku menyaksikan langsung Menyaksikan sendiri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Mengangkat nah. Mengangkat tanah, mengangkat batu Nabi alaihi salatu wassalam Para sahabat waktu itu lapar Nabi Muhammad lebih lapar lagi Indikatornya apa Para sahabat untuk menguatkan perut Cukup dengan satu batu Dimasukkan diseselkan di perut ini Diikat dengan kuat Kalau sekarang kan tukang-tukang itu biasanya Kalau ngangkat yang berat kan ngikat Pakai apa Pakai kendit ya Ngerti kendit apa orang Benting Kayaknya tukang kayak batiris si ya Tukang ya Tukang tanggane. tanggane Tukang berarti tukangnya tangganya jenengan seperti itu nah, tiket sini kalau enggak yang agak-agak apa agak-agak resmi sedikit pakai kopel, tahu kopel enggak? apa sip bareng loh begoah ini berarti tangganya tukang ya <tik> ya tangganya tukang betul tiket gini kenapa biar menguatkan, biar tidak hernia kan gitu ya biar tidak kalau bahasa jawanya itu hernia apa <tik> assalamualaikum bah uh, Si Mbak Siji ternyata di sini beliau ya. Apa namanya? Tedun ya? Tedun atau? Kondor. Dapat dua hari ini. Lima bot sama kondor. Kayaknya harus ditulis kayak lima bot kondor. Kalau mau urunan 10 ribu, 10 ribu? Alah 10 ribu bot kayak ya. Bisa enggak bahasa seperti itu? Bisa kan? Bisa, lima ribu bot ya. Jadi kalau misalkan saya dihubungi panitia ustadz Alimah di daerah lain nanti taklimnya sampai dua sampai dua bot kayaknya. Iya. Jadi untuk antisipasi itu, masya allah memang memperkuat, apalagi dalam keadaan lapar. Sahabat satu, Nabi Muhammad dua batu. Nabi Muhammad itu dua batu diikat begini. Ikut kerja, Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Dan Nabi Alih Salat Wasalam ikut memacu motivasi. Membacakan syair-syairnya Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Fawfir lil muhajirina wal ansar Dalam riwayat yang lain Fawfir lil ansari wal muhajirah Biar sama Jadi sahabat yang sedang kerja bakti Yang sedang ta'awun seperti itu Diingatkan terus dipompas semangatnya oleh para pemimpin Dan koordinatornya Ingat ini demi akhirat kita Ini sangum mati kita Kan gitu ya, diingatkan ini menjadi sebab Allah akan ampuni kita. Makanya ikhlas, ikhlas. Ayo kerja terus, kerja terus. Walaupun tidak teriak-teriak, tidak bengok-bengok Misalkan sedang dalam keadaan istirahat, kita sedang macet ya, makan atau minum diingatkan ini semua bukan untuk pribadi kita. Ini semua untuk akhirat kita. Sang mati, perjalanan kita ke akhirat itu panjang, butuh bekal yang banyak. Diingatkan terus itu Nabi ADHIHIS SALATU WASALAM. Nah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam Beliau akhirnya menjadi yang terpilih ketika dalam proses penggalian paretit itu mendapatkan batu yang besar karena secara fisik memang Nabi Alih Sallallahu Wasallam jauh lebih kuat dibandingkan sahabat-sahabatnya yang lain. Ini juga sebenarnya apa namanya karakter ideal seorang pemimpin seperti itu, karakter idealnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pemimpin yang mungkin cepat sakit, mudah apa mudah kering, mudah-mudah eh, lemes kan itu ya. Dikit-dikit ngantuk mungkin ada Tapi yang ideal Seorang pemimpin itu ilmunya juga bagus Fisiknya juga bah? bagus Dalam peristiwa kondak itu Ada batu besar Nggak bisa dipecah, nggak bisa dibodem sama sahabat ya. Mereka langsung datang menemui Nabi Wasalam. Nabi kemudian mengambil Ngerti bodem apa orang ya? Ayo Bodem itu apa bahasa ngapangnya? Palu besar Itu bahasa Indonesia tapi ya, banyak mas Indonesia ya, Jadi, sama lah. Jadi palu besar itu ya, bodem itu tidak nggak bisa. Mereka menemui Nabi Alaihi Salatu Sallam. Ini kenapa? Karena hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin itu baik, sehingga kalau ada masalah ada salurannya, ada ini gimana ini? Kan gitu. Oh iya turun, bisa tidak bisa selesai tidak bisa selesai. Yang penting ada respon baik dari pemimpin, dari koordinator bukan. Allah kayak gue ibu masorab bisa, harus rampunglah dewek lah. Aduh ini enggak cocok jadi koordinator kalau kayak ini ni kan itu. Ini pak mobilnya rusak kaya, kaya. ya kepribadian. Ya, gua liat bengkel lah. Masuk tanya sama saya. Saya enggak tahu bengkel, malah telepon saya. Ya Allah itu yang engkau pimpin, itu yang engkau beri amanah dengan kepercayaan. Apa susah mengatakan, oh ya di mana? Di sini ya, saya datang sana. Kan jadi orang yang dipimpin itu senang ya, senang. Diajak kerja bakti, diajak tahun, senang. Kenapa? Pimpinannya memperhatikan. Walaupun kita yakin sampai sana juga paling gak bisa nyelesaikan. Orang ngerti bengkel. Tapi kita datang di mana? di tambak Ya, segera saya berangkat di tambak. Berangkat tambak. Oh, mobilnya gini. udah Kita cari bengkel sama-sama. Padahal mungkin perintah mencari bengkel bisa disampaikan oleh telepon gak tadi? Bisa gak? Bisa. Tapi untuk anak buah, dalam bahasa kita mohon maaf kalau penjeningan dikatakan anak buah. Bagi anak buah yang dipimpin, lebih nyes di mana? Perintah cari bengkel lewat telepon atau koordinatornya datang Pak Ustad misalkan atau Ketua Pembangunan datang karena sedang bawa semen banyak pinjam mobilnya orang rusak ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca Mana ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ngaca ia ya, lebih senang didatangi. Oh, iya rusak. Eto eto eto eto eto ya pura-puranya. Coba lihat. Oh iya ini harus panggil bengkel. Ini. Udah dah. Ayo, siapa yang ikut saya kita cari bengkel. Satu dibonceng cari bengkel. Wah, oh, udah ya, sini. Selesai. Ikut nunggu. Kan gitu ya. Sambil nunggu, udah beli es teh dulu. Mungkin ketuanya semen es. Kan itu raja es misalkan. Udah, minum es misalkan. Minum es udah selesai tunggu nih Satu jam selesai udah. Lanjutkan saya tak Acara yang lain, udah jualeran ya, abu Fulan. ye, barokallahu fiq, makasih Ustadz ya sama-sama, kan enak daripada ini mobilnya rusak ya durus dewek lah, saya daripada kesana jauh pulang pergi setengah jam, bensin habis lebih bagus bensin yang saya pakai ketambah, itu untuk membayari tukang bengkel lah hitungannya sudah ini, piskisnya itu tidak diperhatikan, subhanallah, Nabi Ali bin Sulaiman dapat laporan dari sahabat, ya Rasulullah, naam. Ada batu besar, kami tidak mampu. Nabi Alih Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil bodem kalau bahasa Banyumas tadi palu besar kan itu. Kemudian dibukul, lihat tidak me, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Yang pertama disebut apa? Bismillah, Bismillah, Ta. Allahu Akbar. Kata Nabi Alih Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahul Akbar. Pukulan yang pertama, saya diperlihatkan Allah kunci kunci perbendaharaan Syam kerajaan Romawi. Kan itu. Sungguh saya bisa melihat sekarang ini Istana-istana merahnya Artinya suatu saat istana-istana merah Milik kerajaan Romawi itu akan jatuh Di pangkuan kaum muslimin Pukul yang kedua Nabi mengatakan Allahu Akbar Aku diperlihatkan Allahu Azza wa Jal melihat Kerajaan Persia Dan saya bisa melihat Istana-istana di negeri Madain Istana-istana putih Milik kerajaan Persia Yang suatu saat nanti akan dimiliki kaum Muslimin dan itu akhirnya dikuasai kaum Muslimin Madain itu jamaat taksir dari Madinah. Madinah itu artinya kota. Madain berarti banyak kok kota. Apa maksudnya? Tradisi raja Persia. Tradisi raja Persia. Kalau Si A menjabat sebagai raja, mereka akan membuat komplek istana. Kalau misalkan Si A tadi meninggal dunia, digantikan raja kedua, raja B. Raja B akan membuat komplek istana yang kedua. Dia tidak akan menggunakan komplek istana yang pertama. Kalau B meninggal ganti C terus begitu. Sampai banyak Is istana kompleks istana. maka disebut dengan Madain. Satu kota tapi gelarnya banyak kota. Paham maksud saya? Tapi bukan itu yang kita ceritakan. Cerita tentang Persia banyak mas. Yang ketiga Bismillah. Sampai kemudian terpotong-potong. Nah, menjadi kecil. Kemudian dalam pukulan yang ketiga itu Nabi SAW diperlihatkan. Kerajaan negeri Yaman dan seterusnya. Yang jelas Nabi SAW, apa? Fikum. Tampil, terjun langsung. Nah, kurang lebih seperti itulah. Langkah-langkah yang diambil dan ditempuh oleh Rasulullah SAW. Di dalam menghadapi masalah. Itu kan tadi satu masalah. Ada rencana dari orang musyrikin menyerang Kota Madinah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sebab itu, ketundukan mereka kepada Nabi SAW. Keimanan mereka kepada Allah Azza wa jel. Kebersamaan yang selalu dijaga, selalu dijaga itu kebersamaan Allah turunkan barokahnya. Banyak barokah Allah turunkan untuk umat Islam dalam momen perang kandar. Banyak sekali. Salah satunya yang terkenal ketika Nabi ﷺ terlihat ikut bekerja bakti ini, Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dalam keadaan lapar minta izin ya Rasulullah. Saya minta izin pulang sebentar. Nah, kemana? Apa namanya? Ada keperluan. Dan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam percaya dengan para sahabatnya pulang. Sahabat tersebut lapor kepada istrinya cerita sama istrinya. Aku lihat Nabi Ali Shallallahu Alaihi kok lapar. Nah, masih ada sisa makanan. Oh ada. Nah, apa? Sisa tepung dibuat adonan roti sama satu ekor kambing cempi, anak kambing. Udah, diolah dimasak. Nanti kita undang Rasulullah dan beberapa sahabat. Iya. Kata istrinya, Mas, kalau bahasa kita ya, yang diundang jangan banyak-banyak. Wah, -banyak. ini sedikit. Oh iya, iya, iya. Sahabat, kembali ke lokasi kerja bakti penggalian, Sambil berbisik, sahabat itu menengar Rasulullah, s.a.w. Ya Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah. Saya ingin mengundang Anda dan beberapa orang sahabat. Loh, memangnya masa abad? Ada anak kambing, cempe, dimasak, sama sisa-sisa gandum dibuat adonan roti, Wah, oh, itu banyak. Eh, hey, sahabat Ansor, sahabat muhajirin, kita diundang cabir makan makan ini. Yang namanya undangan kan mesti jenis makanannya eh, enak. Enggak mungkin kok undangan mengenduan tek. Eh orang mungkinlah. Pasti ada sayurnya, pasti ada nasinya. pasti ada lauk lauknya. Paling tidak teh panas. Wah senang, lapar panas. Sudah beberapa hari tidak makan. Itu kondisi para sahabat ketika kerja bakti. Kok dapat undangan makan? Wah. Seribu orang lebih datang kan itu tapi Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada sahabat tersebut kamu pulang duluan sampaikan kepada keluargamu jangan angkat masakan itu dari periuk sampai saya sendiri yang datang saya akan yang apa mau, mengambilnya sendiri nah sahabat tersebut pulang menemui istrinya Pokoknya ini pesan Rasulullah yang sudah di atas tungku enggak boleh dibuka enggak boleh diambil Rasulullah sendiri akan membaginya dengan tangannya Nah, Ini yang datang semuanya oh, Sudah saya bilang sedikit Ya itu. Ini bukti Untuk prinsip yang pertama Artinya sesuai syari Tunduk kepada Allah Tunduk kepada Rasulullah SAW Dalam hitungan-hitungan kita Yang namanya masakan di atas tungku Gosong nopang batan Gosong Jaraknya cukup jauh Mau ditinggal pergi saja Mungkin tadi sudah matang Apalagi ini disuruh Jangan Biarkan di atas tungkunya Tapi ini perintah dari Rasulullah diikuti set dibuka kayak sudah waktunya ini ya. oh ya iya memang luhur <tuk> bete <gaada> kalau terlalu lama nanti kondor nanti <tuk gaada> ini bahasa anto ya ini asalullah salamualaikum ini mau praktek anu sih praktek bahasa jangan, jangan. bahasa anto yang muda Nah, airnya begitu. Ini ketundukan kepada Nabi Alisallahu Sallam. Nabi Muhammad datang, kemudian semuanya Nabi Muhammad yang mengambil itu. Makan, makan, makan. Seribu orang lebih makan sampai kenyang. Makanan itu tidak ada yang berkurang sedikit pun. Masih utuh. Barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setelah selesai Nabi Muhammad perintahkan sahabat untuk membagi-bagikan kepada tetangganya, karena masih sih sisa. Jadi kalau panjenengan barakalaufikum dalam kegiatan kerja bakti dalam kegiatan ta'awun apapun bangun masjid bangun pondok yang itu kepentingan yang maslahat dan daulah ilallahi azza wajalla jangan merasa kecil jangan merasa tidak apa tidak bisa memberi apa-apa kecuali sedikit. Nah, lihat yang sedikit itu ketika diberikan di jalan Allah atas dasar keikhlasan dilipat gandakanan Allah Subhanahu Wataala barokahnya itu yang terkadang apa namanya di luar bayangan dan uh, perhitungan kita. Barokah dari Allah yang sedikit menjadi banyak. Bukan cuma perasaan yang merasa banyak, tetapi secara fisik pun bisa menjadi banyak. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di dalam beberapa kesempatan mereka mereka yang ikut bertahun bekerja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit. Mereka dari rumah itu membawa makanan apa yang mereka punya. Ada yang datang membawa gandum segini. Ada yang kurma. Semua dikumpulkan. Jangan anggap kecil lah. Jangan merasa, aku gak bisa apa-apa. Kayak Sugih Nyumbangi si yuta. Satu juta. Kayak sugi maning ya. Eh? Dua juta. Yang itu rado mending satu sewu. Aku disana apa? Ternyata di rumah. Dari kecil nanam pohon mangga. Panen saja mangganya. Setiap hari 10 bawa ke tempat kerja. Allah berikan barokah insyaallah. Tukangnya ini ikut bekerja jadi sehat, jadi senang. Wah, seger banget kayak panas-panas kayak ini makan pelem jian. Seger, semangat. Apalagi kalau pelemnya dibuat es. Buat pakel, tahu pakel ya? Es pakel misalkan. Es pakel itu jam seger banget. Ngala-ngalai es teh sama es jeruk kalau siang-siang seperti ini. Mbok <tuk> ah, Es pakel itu segernya luar biasa. Cara membuat es pakel apa panaskan air sampai mendidih dulu. Kemudian pakelnya dimasukin, diaduk-aduk dulu. Kalau cuma dipotong-potong kemudian di itu enggak kurang kurangnya rasanya kurang terasa. Tapi air mendidih dulu, Panaskan jadi pakelnya itu seut Kasih gula sedikit aja, Diamkan sejenak sampai kira-kira dingin. Tambah es batu. Diamkan sebentar. Ambil satu gelas. Nyesel. Ya Panjenengan bisanya hanya itu. Yang lain uh, 1 juta, 2 juta ini 100 ribu. Panjenengan punya pakel 2 biji. Buat es pakel. Aduk pakel gratis orang ada punya sendiri kok. Beli di jalan paling 1 ribu, 2 ribu. Nanti apa namanya benar gak? Murah kan ya? Ambil satu ceret itu ceret air, panaskan satu ceret air. Ada pakelnya, yakin jadi rebutan. Apalagi ada es pakel. Nanti kalau kita tanya kurang apa? Kurang akeh. <SILENCIO> ya nggak apa-apa itu bercanda yang normal Insya Allah. Kenapa saking remennya, saking senengnya, saking tertariknya, masya Allah. Rebutan, barokah. Wah, habis. Besok lagi galaknya ya, ya wow, semana. Jadi yang sedikit dan kecil itu jangan dianggap dianggap kecil. Yang kecil itu kalau ikhlas Allah lipat gandakan sampai tujuh ratus kali lipat Tujuh ratus kali lipat Yang bisa nyumbang satu semen, satu semen Yang nyumbang setengah sak, ya setengah sak Nah, uang ta'awun dan kerja bakti itu Yang dilihat bukan dari besar, besar, besar besarnya Tapi keikhlasan dan niatnya Yang penting maksimal Jadi nilainya itu sama, maksimal Ada dua orang Orang pertama punya uang uang selo, uang apa uang longgar ya, 1 juta si A si B punya uang longgar cuma 100 ribu kalau dalam catatan akuntansi kita lebih banyak yang mana, si A atau si B yang A 1 juta yang B 100 ribu lebih banyak mana lebih banyak mana mas 1 juta sama 100 ribu bukan? 1 juta, itu catatan akutansi tapi kalau dalam konsep ta'awun bersama Dalam konsep ta'awun bersama Ini proyek dan kegiatan kita bersama Tidak dibedakan antara yang seratus, Satu juta dengan yang seratus ribu Gak bisa dibedakan Karena ini proyek bersama Nilainya apa? Kedua-duanya telah maksimal Membantu Yang A maksimalnya berapa? Satu juta Yang B maksimalnya seratus ribu Jadi sama-sama maksimal Faham maksud saya? Gitu. Kerja bakti juga seperti itu Ada yang kerja bakti dari pagi sampai sore Karena dia waktu longgarnya memang sehari Ada yang waktu longgarnya 2 jam Karena setelah 2 jam Dia harus ke ibu ke rumah sakit Kontrol Yang satu-satu hari Yang kedua 2 jam Akutansinya lebih banyak yang mana Yang satu hari apa yang 2 jam Kok sama ya akutansinya, akutansinya Yang banyak satu hari Tapi dalam konsep ta'awun Konsep kita kerja bareng sama-sama bangun masjid, bangun indonesia sama-sama apa? dilanjutkan, sama-sama maksimal, yang A tadi sudah maksimal karena dia memaksimalkan waktu luang satu hari yang B dia sudah maksimal membantu karena waktu yang dia punya ternyata hanya 2 jam bukan malah Wayo, sing. yang lain belum pulang udah pulang duluan huh kan itu misalkan kemudian yang merasa satu hari contoh nih gue nih, satu hari full yang lain mana ada kayak gue Insya Allah sih gak ada seperti itu Cuma jaga nih Jangan sampai kita menganggap Kecil yang sedikit membantu Jangan sampai yang merasa banyak membantu Kemudian kiber Hujan telah turun Allahumma s-raibah ya. Suaranya terdengar kayak ini Lebih dekat ya Penginjiri oh, taim ini kok. Jadi intinya setelah apa dua prinsip tadi itu kita perhatikan dan kita jalankan. Yang pertama syar'i, artinya sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang kedua menjaga kebersamaan dan ukuah itu barakah Allah berikan. Barakah itu Allah berikan. Salah satu contohnya tadi kisah Jabir Jabirina Abdillah radhiyallahu taalaanhu ma. Kisah yang kedua sebagai contoh Barak-Kahabah. Nah. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala nah. Akhirnya memberikan jalan keluar. Nah. Kota Madinah sudah dikepung sekian lama sekian waktu. Nah. Pasukan Al-Ahzab 10 ribu orang lebih. Itu berada di luar parit. Sementara orang-orang Yahudi dari dalam sudah menyatakan berkhianat bergabung dengan pasukan musyrikin yang ada di luar parit. artinya barakallahu fikum dalam perjalanannya, dalam perjalanan kita bertahun di dalam dakwah. Kita akan selalu diharapkan dengan kita akan selalu dihadapkan dengan banyak masalah dan gangguan. Itu tadi setelah sepakat parit itu jadi, masalah belum selesai. Parit sudah jadi, siap-siap menghadapi musuh, musuh tertahan, ternyata orang Yahudi berkhianat ternyata orang Yahudi berkhianat. Nah, ditambah lagi orang-orang munafikin yang juga ikut apa namanya mem memunculkan masalah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, asalkan dua prinsip tadi terjaga, Al-Qur'an dan Sunnah. sesuai dengan keduanya, kemudian memperkecahkan serta menjaga ukhuwah kebersamaan diantara kita. Nah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Ternyata ada seorang tokoh Ratafan Ghatafan itu merupakan separuh dari pasukan Al-Ahzab. Ghatafan itu sebuah suku besar, daerah besar yang menyumbangkan sekian banyak pasukan untuk koalisi Al-Ahzab ini. Ternyata ada salah satu salah seorang tokohnya, namanya Nuaim bin Masud bin Amir al-Ashjai. Kita singkat dengan Nuaim al-Ashjai, radhiyallahu taalaanu. Ternyata saat-saat itu masuk Islam, subhanallah. Dari barisan musuh ada satu orang masuk Islam sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sama sekali setelah masuk Islam Nuaim Al-Asjai datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami famurni masy'ta kata Nuaim Al-Asjai ya Rasulullah saya baru saja masuk Islam ini masyarakatku enggak ada yang tahu silakan Anda berikan perintah untukku apa yang Anda mau akan saya jalankan kata Nabi alaihi wasallam inna ma anta rajulun wahid Fakhadhil 'anna mastata'ta fa innal khar fa innal harba khid'ah. Ustaz dari Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu kan cuma satu orang. Maka silahkan lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jauhkan musuh-musuh kita. Naam, karena perang itu adalah tipu daya, taktik dan strategi. Nu'aim Al-Asjai radhiyallahu ta'alahu dalam posisi dari luar dikepung, dari dalam orang-orang Yahudi berkhianat masuk dalam benteng-benteng kokoh mereka. Nu'aim Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Akhirnya apa? Nu'aim sebagai tokoh ghatofan, datang menemui orang-orang Yahudi di benteng Bani Kurewa. Disambut. Karena orang-orang Yahudi dari Bani Kurewa belum dah tahu. Masih dianggap sebagai kawan. Datang masuk ngobrol. Intinya kata Nu'aim al-Asja'i al radhiyallahu ta'ala anhu. Kalian yakinkan saya itu dari dulu punya hubungan baik dengan kalian. Iya, iya. Kalian juga tahu kan, saya selama ini selalu memberikan masukan-masukan yang terbaik. Iya, iya, iya, iya. Begini. nah, Orang-orang Quraisy itu yang ada di luar Madinah sana, itu kondisinya beda sama kalian. Kalau kalian kan asli sini. Tempat ini kan tempat tinggalnya kalian. Di sini ada harta milik kalian, ada anak istri, dan semua yang kalian punya ada di sini. Gak mungkin kan kalian pindah dari tempat ini. Iya, iya, iya. Ya. Lah, Quraisy sama Gotofan? Kampung mereka di mana? Sana. Di sini cuma sebentar saja. Nah. Sekarang mereka datang dalam rangka memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah. Tapi kalau misalkan mereka kalah. Misalkan mereka kalah. Apakah mereka akan memilih tempat tinggal di sini? Kan mereka pastinya nanti lari pulang ke kampung alamannya. Kalau ada apa-apa loh. Ada apa-apa, ya mereka pulang. Kalian? Iya. Yeah. Kata Nuaim al-Asya'i r.a. Ala. Faham tidak maksud Nuaim ini? Kan begitu. Kalau ada apa-apa, orang Quresh pulang ke Mekah. Orang Zotofan pulang ke Zotofan. Lah kalian mau ke mana? Iya. Yeah. Pikir. Kan begitu. Pikir. Nah. Selesai. Terus akhirnya, mereka, apa namanya, ter-tersadar. Oh iya ya. Terus gimana ya? Gimana ya? Kan itu ya Kata Nawa'in La tukatilu ma'ahum Hatta yu'tukum roha'in Kini saja Kalian kirim berita Ke Quraisy dan Ghatoban Tidak akan melanjutkan Kesepakatan Sebelum mereka Mengirim jaminan orang Minta jaminan Oh Orang Berapa orang Dari mereka Kirim kesini Kira tinggal bersama kalian di sini sebagai jaminan agar mereka tidak meninggalkan kalian meninggalkan kalian di di sini. Wah, kata mereka, laqad tadi Roy ini baru teman sejati. Pendapat yang mantap sekali. Kan gitu. Selesai ketemu dengan orang-orang mana? Yahudi, Nuaim Al-Asy tadi pergi dan itu pulang ke kemah orang-orang Quraisy. Isinya sama kepada orang Quraisy. Kalian tahu kan siapa saya? Iya, iya, iya. Teman-teman dari dulu saya selalu memberikan masukan iya ya. Kini saya dapat informasi orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah nampaknya mulai menyesali. Nampaknya mulai, mereka mulai menyesali apa namanya, karena telah me, melanggar perjanjian damai dengan Nabi Muhammad dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dalam waktu dekat ini, informasi yang saya peroleh loh ini ya, yang saya peroleh nanti akan ada utusan dari mereka orang Yahudi ke sini itu minta jaminan orang dari kalian. Kenapa? Mereka ingin apa namanya ngambil jaminan dari kalian untuk apa? Memperbaiki hubungan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya ingin menyatakan bersalah, ngaku salah, apa namanya rujuk kepada Nabi Alis Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gantinya apa? Nih kami serahkan tokoh-tokoh kureis -tokoh dan guratan. Oh gitu ya? Bener. Percaya percaya. Makasih ya. Makasih. Ternyata betul kan orang Yahudi tadi datang. Menemui tokoh-tokoh kureis -tokoh dan Gultovan. Wah, nggak bisa dong. Negeri-negeri kami, kalian negerinya jauh. Ada apa-apa, kalian pergi kami terus piye? Kan itu terus. Ya ada jaminan lah dari kalian tinggal bersama kami di benteng. Orang-orang kureis -orang sama Gultovan. Nuaim kicen bener Nuaim ini. Kan itu. Nuaim itu memang mantap. Teman kita ini. Hey kan? Ya, kan? Itu Allahu azza wajal yang mengatur. Allah subhanahuwataala. Akhirnya apa? Retak. Muncul ketidakpercayaan antara satu dengan lain diantara musuh-musuh Is, Islam akhirnya sudah retak Sudah tidak satu padu lagi hati mereka Sudah saling tidak percaya Atau tidak saling percaya lagi Dalam kondisi yang seperti itu Malam Allahu Azza Wajal kirimkan angin kencang Yang sangat dingin sekali sampai menusuk tulang Digambarkan api unggun mati dan padam Kemudian kemah-kemah terbongkar Akhirnya mentalnya jatuh ya sudah ada keretakan diantara mereka, Allah kirimkan angin kencang seperti itu. Akhirnya mereka sudah sepakat untuk pulang saja, tidak melanjutkan rencana mereka menyerang kota Madinah. Allah kirimkan tentaranya yaitu angin kencang dan sangat dingin. Dalam kondisi yang seperti itu, ini barokah ya? Barokah dari Allah dengan sebab apa? Syar'i tadi sesuai Al Quran, sesuai Sunnah Nabi Aminin Sallallahu Sallam, sesuai Asalafus As Saleh dan kemudian apa? Menjaga Ukuah, menjaga Ukuah. Malam itu Nabi Ali shalatu sallam menawarkan kepada para sahabatnya siapa diantara mereka yang siap untuk menyusup di jantung pertahanan musuh guna mencari informasi yang akurat tentang keadaan mereka tidak ada yang angkat tangan tidak ada yang angkat tangan tidak ada yang angkat tangan sampai akhirnya Nabi Ali shalatu sallam menunjuk Hudhayfa ibnul Yaman karena ditunjuk langsung sahabat Hudhayfa ibnul Yaman yakin tidak akan mungkin bisa menolak padahal waktu itu dingin sekali angin kencang sekali. Ketika beliau berangkat, Hudhayfa ibnu Yaman melaksanakan perintah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam langsung seketika beliau merasakan hangat. Yang lainnya dingin, kanan kirinya. Hudhayfa ibnu Yaman hangat, merasakan kehangatan. Kemudian apa namanya menyusup sampai ke jantung pertahanan musuh. Abu Sufyan sebagai pemimpin tertinggi waktu itu yang masih dalam keadaan musyrik belum masuk Islam, karena memang beliau juga ahli strategi berang. Sebelum berangkat Beliau ingin memutuskan menyampaikan satu informasi tetapi secara rahasia Maka Abu Sufyan perintahkan ada sesuatu ingin saya sampaikan, tapi sebelum disampaikan periksa dulu kanan kirinya siapa orangnya, jangan sampai ada penyusup. Kan itu. Ini ke, dalam kegelapan malam. Jadi orang-orang langsung pegang tangan tangan disamainya. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Ya, berarti aman. Lah, Hudhayfa ibnul Yaman sebelum ditanya tanya duluan. paham maksudnya? Hudhayfa ibnul Yaman sahabat Nabi radhiyallahu taala sebelum dipegang tangannya ditanya tanya duluan di pegang orang di sebelah kanan kirinya kamu siapa fulan bin fulan ya bagus kamu siapa fulan bin fulan ya bagus beliau enggak ditanya memang dalam semua bagian harus orangnya te tepat ah, orang enggak faham tentang material kok diangkat jadi apa namanya petugas material misalkan orang enggak tahu masak suruh masak kosong ternyata cerdas suhaib bin maliyan langsung dapat informasi yang akurat, semuanya, semuanya, semuanya Hudayyfudnul Yaman kembali, Hudayyfudnul Yaman kembali, melaporkan kepada Nabi SAW, dan benar, setelahnya itu, orang-orang Quraisy bongkar-bongkar kemah, pulang tanpa membawa, hasil apapun, kecuali kerugian, biaya berangkat, rugi, biaya makan logistik, rugi, bahkan ada di antara mereka yang terbunuh, karena kena anak panah, dan juga salah satu di antara mereka berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Talib dalam perang tanding. Karena ada di antara mereka seorang penunggang kuda yang hebat berhasil. Nah, berhasil melompat itu sudah dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Talib r.a. Ta sehingga kemenangan pun diraih oleh umat Islam. Artinya ma'ashullah muslimin rahimakumullah Itu dua prinsip tadi. Nah, maka yang selalu perlu diingat barakallahu fikum yang selalu diingat bahwa musuh dari luar lebih mudah dihadapi daripada musuh dari dalam kita sendiri. Musah dari luar, sekuat dan sebanyak apapun Mudah Tetapi yang paling berat kalau musuh itu ada dari dalam Hati kita sendiri Hasat, iri, dengki diantara kita Tidak ikhlas Itu menjadi penyakit yang paling berat Di dalam hati Saatnya kerja bakti, mesin yang datang 20 orang Yang datang cuma 5 orang Ini yang paling berat Nah Prasangka baik diantara kita ditumbuhkan Jangan berprasangka buruk Nah selalu berikan uzur Uzur uzur Terus Sehingga para ulama rahimahumullah, Mengingatkan kepada kita sebagiannya Berikan untuk saudaramu uzur sampai 70 Kalau sampai 70 uzur Engkau tidak bisa menemukannya Maka Kamulah yang salah Ini dalam konsep kita ta'awun ya jangan dibawa kemana mana ke ahlul bidah sama hizbi you ya, know enggak hizbi sama ahlul bidah kok pakai uzur-uzuran ini yang saya sampaikan di internalki kita misalkan mau bangun pondok di apa Ustaz nama daerahnya dukuh kan itu berikan uzur misalkan harusnya datang ikut bertugas ronda kok enggak datang berikan uzur barangkali lupa ya satu mungkin sakit mungkin dua Barangkali ada tamu datang, tiga. Barangkali pas jadwal ronda, empat. Barangkali ibunya datang, lima. Barangkali bapaknya sakit, enam. Mungkin anaknya yang sakit, tujuh. Barangkali istrinya melahirkan, delapan. Barangkali motornya rusak, sembilan. Karena jaraknya jauh. Barangkali, apa namanya, listriknya mati. Sehingga harus memperbaiki listrik di rumahnya. Baru sepuluh. Masih kurang berapa? Enampuluh. Kalau lah orang mungkin, kan itu Enggak mungkin sakit wong tadi masih anu kok masih segar. Ganti orang tuanya enggak mungkin, wong orang tuanya udah meninggal semua. Kan itu. Mungkin apa anaknya sakit? Enggak, wong anaknya di pondok semua kok. Kan itu. Barangkali istrinya melahirkan, oh, masa tiba-tiba hamil langsung melahirkan. Barangkali motonya rusak, punya motor tiga kok. Jadi kemungkinan ini enggak mungkin, enggak mungkin. Sampai 70 harus mungkin. Kalau sampai 70 uzur tidak dapat, kamu yang salah. Kok tidak bisa memberikan u oh, Kudur. Itu dalam konsep ta'awun kita satu dengan yang lainnya. Wallahu aleyhim soab. Maaf, karena waktu untuk tanya jawab sudah diambil untuk materi. Tapi saya kira cukup dan mengena, insya Allah. Nae orang mengena dan kebangatan banget. Ya, mudah mudahan Allah berikan keikhlasan untuk kita semua dan semoga Allah subhanahu wa taala memberkati. Karena dari awal memang saya sudah sampaikan ke para panitia yang melobi itu ini kesumbiuh. Apa konsepnya silaturahim sama tilik bangunan baru sebenarnya kok jadi acara seperti ini pasang taruh dan segala macam, berlebihan ya mudah-mudahan Allah berikan manfaat mudah-mudahan sukses pembangunannya sampai selesai, karena terkait dengan pendidikan anak-anak kita hubungan dengan tetangga dijaga semaksimal mungkin aparatur pemerintah juga seperti itu, tanpa menunggu kita yang aktif datang soan walaupun cuma silaturahmi 5 menit 10 menit ucapkan terima kasih, sampaikan doa dan seterusnya sesama kita yang prinsip harus dijaga adalah selalu berprasangka baik dan selalu memberikan ukhuur oh, wallahu alam bisawab mudah-mudahan Allah berkahi subhanakallahumma wa bihamdik. asyhadu alla ilaha illallah tastaghfiruka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh